Apakah pandangan Boya tentang cinta selepas nikah Kami ingin segera bernikah Kerana nak elak maksiat Dan juga nak jaga syariat Tetapi pihak keluarga tak izinkan Dengan alasan ekonomi masih tidak kukup Baik, cinta hendaknya dibangun di atas pernikahan Bukan pernikahan dibangun di atas cinta Ini rumus yang jangan dirubah lagi Cinta dibangun di atas pernikahan Bukan pernikahan dibangun di atas cinta Yang membangun cinta yang membangun pernikahan di atas cinta susah menikahnya. Menjadi orang petualang cinta, menjadi cinta sana kemari tak menikah, menikah nanti. Akan tetapi cinta dibangun di atas pernikahan. Maka cukup orang itulah yang kita cintai, menikah. Tidak harus mencintai terlebih dahulu. Jadi kalau bicara cinta itu, cinta itu tidak serta merta. Kalau mengatakan cinta serta merta bohong. Cinta itu ada ada sangkut pautnya dengan akal. Jangan sampai dikatakan cinta itu tidak masuk akal. Cinta yang tidak masuk akal itu cinta buta kalau cinta itu ada, akal itu ada peran penting coba ibu bapak ibu punya seorang anak gadis atau ibu seorang wanita atau adik-adik putri seorang wanita mungkinkah anda bisa mencintai seorang laki-laki yang hitam, bau, suka nempeleng, jahat bisa gak? bisa gak? gak nah, bisa, secara akal anda dan rima kenapa? akal gak bisa jadi cinta itu ada proses yang panjang ada prosesnya, ini kita bicara cinta ini kursus khusus masalah cinta ini cinta ini ada proses pertama adalah namanya kagum, merasa kagum dengan oh, secara umum dia adalah baik oh dia orang baik setelah kagum nanti ada kecenderungan cenderung, sedang mulai memperhatikan sisi lebih khusus lagi sedang mulai berhayal kalau seandainya dia suamiku bagaimana ada, atau sisi kebaikannya, yang khusus baru setelah itu mau ambil keputusan ada umusan dengan akal itu Jangan sampai ada cinta nggak ada urusan dengan akal, ndak ada. Makanya gunakan akal kita, maka anak kita nih. Setelah itu marhalah yang ketiga itu sudah mulai ngambil keputusan, aku mencintai atau tidak. Cuman kadang tidak terbaca, tiba-tiba sudah jatuh cinta, ndak enak bahasanya jatuh cinta. Kenapa nah asmara itu kan bahasa tidak nyaman semuanya. Tapi orang paling senang dengan begitu. Ini baik, ketahuilah bahwa mulai dari kakum dulu, nggak ada seramota langsung aku cinta padamu gila ini. Aku cinta padamu, nggak ada. Urusan syahwat iya penjual cinta itu menjual penjajah cinta bukan cinta Urusan syahwat pelacur jual diri tapi kalau cinta perlu proses dan cinta ada sebab sebab kebaikan yang kita cintai jadi tidak serta-merta maka dari itu enggak usah khawatir anda nanti kalau menikah dengan orang yang anda belum cinta enggak usah khawatir asalkan dia layak dicintai contoh anda seorang wanita Mau dimelapar seorang laki-laki, jangan berkata aku tidak cinta dia, memang anda belum beliau mencintai secara khusus yang anda hubungannya dengan syahwat Akan tapi yang penting dia layak, dia soleh atau tidak, soleh, secara fisik kau lihat sendiri dia Sempenting ini secara wajar layak dicintai, setelah menikah akan tumbuh cinta saat itu Tapi yang musibah kalau membangun cinta sebelum pernikahan bakal tertipu Cintanya banyak cinta yang palsu, ternyata lebih banyak syahwatnya daripada cintanya kalau sudah menikah, kita lihat yang sudah dikemas, hilang. Yang ada hanya cinta. Kemudian syahwat itu menjadi kebutuhan eh, syahwat. Sebab syahwat tidak ada hubungannya dengan cinta. Jangan dihubungkan syahwat dengan cinta loh ya. Syahwat sendiri cinta sendiri. Syahwat yang bertemu dengan cinta, indah. Sebab orang tanpa cinta pun bisa melambahkan syahwat. Itu perempuan yang menjual diri, pelacur, itu tidak punya cinta. Bisa melayani dia. Laki-laki kenal membeli perempuan, tidak ada cinta itu. Syahwat, jangan disamakan. Benar pertanyaan tadi bagaimana? Kalau anda menikah, kalau ternyata orang tua belum bisa mengizinkan karena masalah ekonomi, maka tugas anda meyakinkan kalau anda menikah tidak bakal merepotkan, menyusahkan orang tua. Tentunya dengan cara bagaimana? Anda sendiri membiasakan hidup yang sederhana, kemudian kemudian kalau memang masih belum mem mengizinkan orang tua, takutlah kepada Allah, maka nanti dengan cara minta tolong kepada para asatid, para guru-guru mulia, untuk bisa menyambungkan lidahnya menyampaikan ke orang tua. Sebab mohon maaf Kebutuhan yang satu ini Kalau tidak dipenuhi akan terbuka yang haram Karena ini kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan Dan kami serukan kepada siapapun Kadang seorang anak melihat bapaknya tidak punya Ibundanya meninggal misalnya Seorang anak cemburu kepada ibunya sampai ayahnya Tidak boleh menikah Kekailah, ayahmu jangan dipandang sebagai ayah Sepanjang umur Akan tapi pandang dia seorang pria Yang butuh pada seorang wanita Begitu juga seorang wanita karena ini adalah kebutuhan pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun harus dengan cara yang halal maka kembali lagi pernikahan yang harus dibuka itu harus disuarakan. Tidak tahu Malaysia seperti apa? Ada undang-undang pernikahan, ya. tapi ini ini harus digerakkan, disuarakan, mempermudah pernikahan sambil sekolah. Saya dulu waktu sekolah nikah saya ada musim-musim sambil masih sekolah di diam Yaman, di lagi, di ya sekolah nikah begitu